Musuh terbesar manusia adalah rasa takut. Kebanyakan orang menjadi gagal mencapai tujuannya karena memang mereka dipenuhi oleh rasa takut. Halo semuanya, apa kabar? Ada saya Aryan Surya, teman kamu, sahabat kamu dari Pagar Kehidupan. Kali ini saya akan kembali berada di telinga kamu dan juga di mata kamu pastinya dengan video penting yang sudah banyak direquest oleh sahabat Pagar Kehidupan. Benar, kali ini saya akan memberikan sebuah inspirasi buat kamu Bagaimana caranya saya sebagai sahabat kamu Dulu pernah berhadapan dengan rasa takut Dan kemudian melepaskan diri darinya Nah sekarang apakah kamu? benar kamu yang sedang dilanda rasa takut, bingung mau mengarah kemana, bagaimana cara mengatasi rasa takut dan trauma kamu? Nah, kalau memang itu adalah masalah kamu, tolong dengarkan video ini baik-baik ya. Karena di sini, dari depan sampai belakang nanti, kita akan membahas dan menyembuhkan rasa trauma kamu menjadi rasa yang jauh-jauh lebih nikmat untuk kemajuan hidup kamu. Kamu siap? Kalau memang kamu siap, ayo! Dengarkan saya dan ayo kita berkelana, berkelana dalam pikiran kamu yang terdalam Mendengarkan apa yang ingin saya bagikan kepada kamu berikut ini ya Teman-teman, banyak sahabat pagar kehidupan bertanya di bagian komentar video saya di Youtube Mengenai sebuah hal yang namanya trauma dan rasa takut Kebanyakan orang-orang merasa bahwa kegagalan mereka hanya didasari rasa takut belaka. Nah sekarang saya tanya sama kamu, kamu kesal gak sih selama ini kayaknya kamu tidak bisa mengalami kemajuan dalam hidup hanya karena perasaan takut yang pernah kamu rasakan dan tidak kunjung membuat kamu menjadi berubah? Apakah betul? Kalau memang rasa takut adalah masalah kamu, kamu sama seperti saya. Benar, saya dulunya teman-teman adalah orang yang penakut. Tapi, alhamdulillahnya, dengan izin yang maha kuasa, saya bisa mengobati rasa takut itu menjadi perasaan yang jauh-jauh lebih nyaman untuk diri saya. Nah pertanyaannya, bagaimana mas bro? Kok mas bro bisa? Dulu bisa mengatasi rasa takut menjadi rasa yang jauh lebih nyaman. Caranya sederhana. Teman-teman, untuk bisa mengobati sesuatu hal, kamu harus tahu dulu penyebabnya kenapa hal itu bisa ada dalam diri kamu segala sesuatu hal yang kamu ketahui sebabnya akan jauh-jauh lebih mudah untuk disembuhkan di kemudian hari nah sekarang saya tanya kamu tahu gak sih apa yang menyebabkan kamu menjadi takut akan suatu hal mas bro gua takut sama sesuatu hal tuh karena memang gua di masa lalu pernah mengalami sebuah trauma betul bapak dari perasaan takut adalah trauma trauma itu adalah orang tua dari perasaan takut yang kamu alami saat ini Nah sekarang Saya ingin kamu membayangkan rasa takut Yang sedang kamu hadapi Rasa takut apapun itu, coba kamu pikirkan Pikirkan rasa takut Yang selama ini sedang kamu hadapi Dan membuat kamu menjadi tidak tenang Menjadi gundah-gulana gitu Nah kamu sadar gak sih teman-teman Ingat-ingat deh, ada gak trauma Di masa lalu yang berkaitan Dengan rasa takut yang kamu miliki Contoh Dulu saya adalah tipe orang yang sangat takut untuk berhadapan dengan orang-orang baru. Mungkin ada banyak di antara kamu ya yang memiliki kekurangan atau semacam kayak penyakit sosial yang kalau ketemu orang baru, mas bro, gue tuh nggak nyaman. Siapa di antara kamu yang seperti itu? Nah, kalau kamu seperti itu, saya tahu apa yang menyebabkan kamu menjadi seperti itu. Rata-rata orang yang takut berbicara dengan orang baru adalah orang-orang yang memiliki trauma di masa lalu akibat dibuli betul, dibuli dibuli itu adalah sebuah perilaku di mana kamu diejek di masa lalu diejek, direndahkan, tidak dihargai karena kekurangan yang bisa jadi kamu miliki di masa lalu trauma akibat dibuli itu efeknya adalah rasa takut kamu menghadapi orang-orang baru apakah saya benar? Kalau saya benar, jangan takut. Saya pun sudah sembuh, berarti kamu pun bisa sembuh. Sekarang kita bicarakan dulu mengenai trauma. Trauma itu apa mas bro? Trauma itu pada dasarnya teman-teman adalah sebuah peristiwa. Sebuah peristiwa yang membuat kamu menjadi shock. Shock tapi bukan ke arah positif. Shock yang membuat kamu menjadi merasa kayaknya hal negatif itu sangat membuat kamu menjadi jelek banget. Bener gak? Semua hal yang membuat kamu jadi jelek rasanya tuh membuat kamu jadi kapok. Dulu mungkin ketika kamu kecil, tiba-tiba kamu direndahkan sama perempuan. Ketika kamu direndahkan sama perempuan, efeknya kamu jadi takut ngomong sama perempuan. Bagi kamu yang perempuan, dulu mungkin waktu kecil kamu sering diledekin gendut, sering diledekin hitam, sering diledekin si jerawat, dan lain-lain. Sehingga ketika kamu dewasa, kamu jadi tidak pede untuk bergaul dengan orang lain, termasuk lawan jenis. Bukankah saya benar? Nah sekarang, berarti pertanyaannya adalah bukan bagaimana cara menghilangkan rasa takut, mas bro. Pertanyaannya adalah bagaimana cara saya bisa menghilangkan trauma. Nah trauma itu teman-teman, ibarat kata sebuah memori Sebuah memori yang sudah terpatri, sudah terpahat kuat di dalam pikiran kamu Kalau kamu dihipnotis, hal pertama kali yang akan keluar Pasti adalah hal-hal yang membuat kamu trauma, itu pasti Kenapa? Karena hal yang membuat kamu trauma itu teman-teman Itu adalah hal yang paling berkesan buat kamu Sayangnya berkesan secara negatif Nah saya punya satu hal yang bisa membuat kamu sadar bahwa ini loh obat dari trauma dan rasa takut kamu. Obatnya itu sederhana teman-teman. Obatnya itu yang namanya adalah PD. Benar, PD. Percaya diri. Kali ini saya akan memusatkan sebuah inspirasi ini untuk bagaimana caranya kamu menjadi orang PD. Karena takut obatnya adalah PD. Begitu juga dengan trauma. Trauma itu bisa loh diobati dengan rasa percaya diri yang ditingkatkan setinggi-tingginya Nah sekarang pertanyaannya diganti lagi Bukan bagaimana cara menghilangkan rasa takut Bukan bagaimana cara menghindarkan trauma Tapi bagaimana mas bro caranya gue bisa jadi orang yang percaya diri Nah suatu hal yang kayak ini sederhana ya Tapi sebenarnya ini gak sederhana-sederhana banget loh bener Kebanyakan orang teman-teman, terutama kamu mungkin tidak tahu loh PD itu apa. Sekarang saya tanya sama kamu, kamu jawab dalam hati. PD itu apa sih? Bener, PD. Oh, PD itu percaya diri mas bro. Iya, percaya diri itu apa? Pasti kalau saya bilang gini banyak di antara kamu yang bingung percaya diri itu apa ya. Padahal sederhana sekali loh teman-teman, sederhana banget. Padahal percaya diri itu pengertiannya ya percaya pada diri lu. Bener. Percaya diri itu artinya percaya pada diri kamu sepenuhnya Itu loh yang namanya pede Nah sekarang langsung aja Saya punya sebuah teknik yang bisa membuat rasa pede kamu menjadi bergejolak naik Sampai akhirnya bisa menyembuhkan rasa takut dan trauma kamu Ini dia tekniknya Teknik ini berguna buat kamu-kamu yang pernah mengalami masalah seperti ini Gue tuh kalau disuruh maju ke depan kelas mas bro Gue tuh gak pede Gue kalau disuruh ngomong depan umum nih, gue nggak bisa kayak lu lancar. Gue selalu grogi gitu. Gue kalau ngomong sama lawan jenis, Mas Bro, gue trauma. Gue takut jadi nggak pede. Gimana caranya, Mas Bro, supaya gue bisa menjadi pede tanpa harus memakan waktu yang lama? Kamu tahu bahwa itu ada caranya? Nah, caranya sederhana. Begini caranya. Saya ingin ngasih tahu dulu sama kamu teman-teman bahwa yang membuat kamu jadi tidak pede itu sebenarnya sepele, bukan karena kamu hitam, bukan karena kamu gemuk, bukan juga karena kamu pendek tapi yang menyebabkan kamu tidak pede adalah karena kamu selama ini kebanyakan mikir sebelum maju nah ini nih yang penting nih dengerin baik-baik ya ini penting sekali lagi yang mengakibatkan kamu menjadi tidak pede bukan karena fisik kamu yang memiliki kekurangan bukan tapi kamu terlalu banyak mikir daripada maju betul apa enggak? sekarang coba pikirin deh selama ini kamu melakukan hal-hal yang kamu takuti takutnya itu kan kebanyakan gara-gara pikiran kamu sendiri kan benar apa enggak? saya juga pernah kok di posisi kamu dimana saya tuh kayaknya grogi gitu kalau mau melakukan suatu hal takut gitu tapi begitu udah dilakuin rasa takutnya gak sebesar sebelum kita melakukan loh betul kan? Benar kan? Nah berarti yang menyebabkan kamu tidak pede itu apa? Karena kamu terlalu banyak mikir sebelum action, sebelum maju. Nah tekniknya itu sederhana, mulai saat ini banyakin dulu maju baru mikir, bukan kebalik. Nah selama ini kan kamu salah nih. Nah sekarang kita ambil contoh kasus nih, contoh kasusnya apa ya? Misalnya kamu seorang cowok, kamu grogi gitu, takut kalau mau ngomong sama cewek. Apa sih yang membuat kamu jadi takut? Saya berani jamin, yang membuat kamu takut ngomong sama cewek Karena sebelum kamu ngomong, kamu sudah kebanyakan mikir Aduh, nanti kalau tiba-tiba ada cowoknya gimana ya? Aduh, nanti kalau tiba-tiba gua ditampar gimana ya? Aduh, kalau tiba-tiba nanti gue dijambak jadi botak gimana ya? Aduh, nanti kalau tiba-tiba gua kenalan tiba-tiba dia punya jenggot gimana ya? Astaga, aku takut Akibatnya, kamu jadi pulang, kamu mundur dan akhirnya menyesal meratapi nasib Setelah lagu galau Aduh, kayaknya hidupnya melas gitu. Iya kan? Bener kan? Pokoknya gini, apapun yang kamu takuti, sebenarnya adalah karena kamu terlalu banyak mikir sebelum maju. Itu doang masalahnya. Nah sekarang, udah waktunya kamu praktek. Saya akan membagikan rahasia saya. Bagaimana caranya saya bisa menjadikan rasa takut itu menjadi sesuatu hal yang menguntungkan saya di kemudian hari. Caranya begini. Mulai detik ini, kamu harus berjanji teman-teman, harus berjanji pada diri kamu sendiri, bahwa mulai saat ini, banyakin maju daripada mikir. Sekali lagi, mulai detik ini, coba lebih banyak maju sebelum mikir. Jadi kalau selama ini ketika kamu sebelum maju, pikiran banyak yang datang sampai akhirnya kamu mundur terus pulang, mulai detik ini, sebelum si pikiran-pikiran negatif datang, maju dulu. Biasain begitu. Contoh ya, kita kasih contoh. Misalnya kamu mau ngomong nih, sama lawan jenis. Entah kamu cewek, entah kamu cowok, pokoknya ngomong sama lawan jenis. Kamu datang, tuk-tuk-tuk-tuk, begitu ada cewek nih, cantik banget. Kamu jomblo gitu kan, pengen punya pasangan. Ada cewek cantik, terlihat solehah di mata kamu. Pokoknya top banget. Tiba-tiba kamu datang. Begitu kamu mau maju, rasa grogi datang. Nah, karena kamu sudah mendengarkan video saya yang ini, tiba-tiba kamu berkata dalam hati, Wih! Katanya si Aryan Surya nih, kalau gue mau melawan rasa takut, banyakin dulu maju daripada mikir. Udah gue maju, maju aja dulu. Awalnya, pasti kamu gagu. Ses -ses -ses -ses Selamat siang, ke -ke -ke -ke aku namanya Rudi ke, -ke, ke kamu siapa? Begitu kamu ngomong gitu, ceweknya pulang. Tiba-tiba malah katil sampai kamu bilang, rasain lu, syukurin laku gitu mas bro kejem banget ya emang begitu gini loh teman-teman saya ngajarin suatu hal yang realistis saya enggak mengatakan bahwa ketika kamu maju langsung berhasil enggak ada satu teknik lagi yang membuat kamu menjadi bisa melawan rasa takut jadi yang pertama tadi saya menyuruh kamu banyakin maju daripada mikir sebelum pikiran negatif datang maju dulu itu langkah pertama langkah pertama ini itu bisa membuat kamu mendapatkan suatu hal yang nyata Selama ini kamu hanya menakuti suatu hal yang belum tentu nyata kan? Aduh nanti kalau ditimpuk telur gimana? Aduh nanti kalau ditampar gimana? Aduh nanti kalau gagal gimana? Padahal ditimpuk telur juga kagak, ditampar juga kagak Benar apa enggak? Nah, dengan teknik yang pertama tadi Kamu maju sebelum mikir Apapun yang terjadi itu adalah fakta Bukan ilusi dalam pikiran kamu belaka Ngerti ya? Nah itu belum bisa menyembuhkan rasa takut kamu tapi itu bisa memberikan kamu sesuatu hal yang fakta bukan sekedar ilusi belaka itu penting sekali oke? Okay? nah level 2 ini yang juga penting teknik ini loh yang sebenarnya bisa menyembuhkan kamu dari rasa takut sampai ke akar-akarnya teknik ini yang maut sekali teknik itu yang saya sebut dengan biasakan biasakan dan biasakan sekali lagi Teknik yang kedua yang bisa menyembuhkan rasa takut kamu adalah Biasakan Biasakan Dan Biasakan Nah teknik ini nih teman-teman yang sebenarnya bisa menyembuhkan kamu setelah kamu melakukan teknik yang pertama tadi Teknik membiasakan ini sebenarnya adalah teknik yang paling mutakhir dan masuk akal Gini, saya kasih tahu sebuah rahasia dan rahasia ini pasti benar Rahasianya adalah begini Semua orang bisa ahli dalam sesuatu hal, karena mereka membiasakan diri di hal tersebut sekali lagi saya ulangi setiap orang bisa ahli pada suatu hal karena memang orang itu membiasakan diri pada hal tersebut sampai akhirnya terbiasa dan menjadi mahir sekarang saya tanya sama kamu bagi kamu yang sekarang bisa naik motor saya tanya, dulu pertama kali kamu rasanya naik belajar motor gimana? Rasanya mengebarkan ya. Aduh, rasanya Mas Bro, gua kayaknya ngerasa tuh gua enggak bisa naik motor. Bawaannya takut, takut banget. Nah, sekarang saya tanya, kok kamu bisa naik motor? Jawabannya karena kamu membiasakan diri sehingga rasa takut itu hilang kan? Benar apa enggak? Semua hal yang kamu biasakan itu akan menghilangkan rasa takut. Titik. Nah selama ini, rasa takut lu tuh gak ilang-ilang karena bukannya kamu membiasakan diri tapi malah kamu pulang dan kalah Kita ambil contoh ya, misalnya kamu laki-laki Kamu udah lama pacaran sama cewek Kamu pengen ngelamar tuh cewek Kamu belum ngelamar aja udah kebanyakan mikir Ujung-ujungnya kamu ngelamar gak? Kagak! Udah kelamaan gak dilamar, ceweknya kabur Salah siapa? Salah kamu Masa salah pak RT? Kita ambil contoh nih, misalnya kamu demam panggung Takut banget sama panggung, cara ngobatinnya gimana? Ya cara ngobatinnya adalah dengan cara membiasakan Begini, kamu demam panggung karena kamu belum terbiasa berada di panggung Selama ini, sebelum maju ke panggung, kamu udah grogi Bukannya maju, malah mundur Meratapi nasib pakai lagu galau Nah sekarang ganti, daripada mundur Ketika kamu takut, maju, hadapin Hadapin dan hadapin Masalah nggak akan bisa selesai Kalau kamu tidak menghadapinya Jangan lari dari kenyataan Hadapi kenyataan Walaupun itu pahit Itu resepnya ya Biasakan aja Misalnya gini Kamu demam panggung Mulai saat ini Kamu pakai teknik saya Hadapi itu panggung Dan biasakan Kalau kamu terbiasa dengan panggung Panggung yang tadinya kayak kuburan Bisa jadi kayak surga buat kamu Intinya semua hal yang kamu takuti Akan hilang rasa takutnya ketika terbiasa Nah pertanyaan berikutnya Terbiasa itu ngelakuinnya berapa kali mas bro? Nah pertanyaannya bagus tuh Begini Untuk membiasakan diri dengan rasa takut Saya punya sebuah formula nih Formulanya adalah Namanya 20 anak tangga menuju keberanian Teknik ini sederhana Namun sangat-sangat berharga buat hidup saya, 20 anak tangga ini maksudnya gini, setiap 20 kali kamu melakukan hal yang kamu takuti tadi, rasa takut kamu pasti berubah drastis jadi sebuah hal yang nyaman ingat, 20 kali pasti rasanya berubah jadi nyaman, cobain aja kamu misalnya takut nih, takut sama air nyemplung ke air nyemplung, jangan nggak nyemplung, nyemplung sekali masih takut, dua kali masih takut, tiga kali masih takut, yang kedua puluh pasti nggak takut. cobain aja, itu udah udah saya coba dan itu berhasil, ya. apalagi yang kamu takutin, kamu takut sama panggung, pertama kali grogi, dua kali grogi, dua puluh kali kagak grogi, kagak grogi sama sekali, bisa-bisa rasa groginya tuh malah jadi fun, malah jadi sebuah perasaan yang membahagiakan, bener, teman-teman. Rasa takut jangan dimusuhi Rasa takut dijadikan sahabat Selama ini, kamu menghindar dari rasa takut karena kamu memusuhi dia Mulai saat ini, selepas kamu mendengarkan video ini, jadikan dia sahabat Biasakan Biasakan dan biasakan Pakai teknik 20 anak tangga menuju kesuksesan ini 20 anak tangga berarti lakukan hal yang kamu takuti 20 kali aja Bener, apapun kamu lakukan yang kamu takuti sebanyak 20 kali Pasti perasaan takutnya berubah menjadi nyaman Bagaimana kalau aku punya fobia mas bro, fobia sama ayam Bener sama, ayamnya kamu samperin Kamu usapin 20 ayam aja Bener deh, pasti hilang tuh fobianya Paling gak berkurang deh, taruhan sama saya, cobain Oke, jadi mulai saat ini Saya gak mau lagi dengar ada sahabat pagar kehidupan yang masih punya ketakutan tertentu Ya, buktikan bahwa pikiran kamu salah Dengan melakukan teknik yang sudah saya bagikan ini tadi Di depan ya Ingat Rasa takut kamu hilangkan satu persatu Jangan langsung semuanya Satu persatu gunakan teknik ini Ingat 20 anak tangga berarti 20 kali kamu lakukan itu Pasti perasaannya berubah menjadi berani dan lebih nyaman. Cobain aja. Kamu lakukan itu semua dan laporkan hasilnya di bagian komentar Youtube ya. Saya ingin langsung mengetahui bagaimana perkembangan kamu menggunakan teknik yang luar biasa ini. Nah sekarang coba kamu lihat layar kamu deh. Lihat layar kamu saat ini juga. Bagi kamu yang punya masalah percintaan, ada videonya di sebelah kiri. Dan bagi kamu yang punya masalah kehidupan lain, ada videonya di sebelah kanan. Kamu klik aja video yang kamu mau di layar kamu sekarang juga. Okay, masih ada saya sahabat kamu Arian Surya dari pagar kehidupan. Tetap keep spirit, keep sharing and keep loving. Bye bye.